Alhamdulillah Ternyata dicariin ada di sini. Kenapa emang kan namanya juga buburit nungguin buka puasa Eh ngabuburit tuh Diem di masjid Tak ada ah. Sama di Ustadz Diem di masjid Iyalah Ini kan bulan puasa Eh itu enaknya ngabuburit tuh di luar Duduk-duduk Biar Main. puasanya berkah tidak ada arusan. Di sini lebih enak. Coba, oh, lu ada... tanya ke Ustadz. Lah Astagfirullah. Gak boleh itu, gak boleh. Aduh. Coba, gimana? lu tanya Ustadz. Eh Ustadz, Iya. Kenapa? Ya itu hukumnya gimana? Baiknya seperti apa kalau lagi gak bubur itu? Nunggu waktu azan. Oh, jadi sambil nunggu waktu azan, nanya Ustadz gitu. Mau ngapain iya. kegiatannya? Iya, coba, lu tanyain ke Ustadz. Ya udah deh, gue enggak buburin sama Ustaz aja ya kalau gitu. Nah, itu lebih baik. Oh enggak. Ya oh, nah, Aduh, tinggal sejam lagi nih Ustaz. Asik ya. Alhamdulillah. <laughs> Tapi kalau misalnya mau nunggu buka puasa kayak gini, sesuai ajaran Islam, sebaiknya kita ngapain sih Pak Ustaz? Kalau bulan Ramadan, sebaiknya diisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat agar setiap waktumu terhitung ibadah dan berpahala. Sebab kata Nabi, "Ni'amatan maghbulum fihi ma" Kafiru minan nasi sihat wal faraw. dua nikmat yang sering manusia lupa untuk dimanfaatkan baik asihat as kesehatan wal farau dan waktu luang waktu luang seperti ini menjelang buka puasa harusnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif kembali kepada Quran surah al-azhab 41 ya ayyuhalladzina amanut kurulladzikra katsira wahai orang-orang yang beriman Berdikirlah kepada Allah dengan dikir yang sebanyak-banyaknya Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Orang yang banyak berzikir kepada Allah maka jiwanya akan tenang. Sebaik-baik waktu yang nilainya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Makanya ada surat yang membahas tentang waktu wal asr Innaal-insaan lafi khusr, ilahilladina amanu wa amil salihati, wa tawassubil haq, wa tawassubil sabr. Kenapa berbicara tentang waktu? Karena banyak manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Kalau berolahraga itu memasuk berbuang-buang waktu atau enggak? Isip, Pak Ustaz? Selama olahraga itu tidak mengganggu puasa maka diperbolehkan. Ahli kesehatan mengatakan berolahragalah satu jam sebelum waktu berbuka. Justru itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Selama hal itu baik untuk tubuh, maka Islam akan memberikan statement yang membolehkan. Oh. Makanya kalau lagi berada di, di tempat umum, di public service, atau berhadapan dengan orang-orang banyak, nongkrong seperti ini, jagalah hak jalan kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu hak jalan? Jagalah pandanganmu untuk tidak menatap sesuatu yang tidak boleh kau tatap. Nah, itu kan kalau jalan-jalan. Hmm. Kalau cerita itu gimana, Pak? Oke. Okay. Cerita pun harus senantiasa yang baik. Sebab Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 mengatakan Ya ayuhalladina amanut taqullah wa kulu kaulan sadidah. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khaira awliasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ...berkatalah yang baik, kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik diam. Nah kalau misalnya kita bergosip ataupun bergunjing <laughs> itu gimana? Puasa. Itu namanya gibah. Bagaimana hukum gibah tidak membatalkan puasa. Tetapi mengurangi pahala puasa. Pahasa, puasamu tetap sah, tidak batal. Tapi pahalanya bisa-bisa kosong. Tidak bernilai di hadapan Allah, cuma mendapatkan rasa lapar dan haus. Oleh karena itu... Hukibah sendiri dihukumi dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayuhaladinaa mana jatani bukafirumiladhan inna ba'dadhanif walatajassasu, wallayaktabba'dukum ba'dhu ayuhibuahadukum ayakulah maakhirih ma'itangfakarhitumu. Wah orang-orang yang beriman janganlah suka ngomongin jeleknya orang lain. Ketika engkau mampu ngomongin jeleknya orang lain, sama seperti mangkan bangkai saudaranya yang sudah mati maka itu sangat menarik, mengerikan dan menjijikkan. Oleh karenanya puasa yang kita kerjakan mm -hmm. harusnya bisa melatih semua organ tubuh kita untuk senantiasa berbuat baik. Berarti kalau kita mau menunggu waktu berbuka ya kita berbuat baik atau enggak kita tadarus, terus pergi ke masjid dengar tausiah membaca Quran. Quran gitu bahasanya. Ya? Nah, itu oh. lebih baik daripada Mencari waktu suara menjelang buka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oh, ya, saya, Apalagi mengandung dosa. Ya, saya sudah mengerti, ya. Alhamdulillah. Nah, Besok saya bisa tanya Ustaz lagi pasti. ya? Pasti. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.